Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Amma ba'd Ikhwati fillah Hadirin wabarakatuh. sekalian Rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan Kajian kita Tentang bahaya Syiah Poin yang Ketiga Atau keempat tentang akidah mereka terhadap para imamnya. Al-Kulaini menjelaskan hal itu di dalam Usulul Kafi dia katakan A'immah iza sya'u an ya'lamu alimu Para imam, imam mereka, jika mereka berkehendak untuk mengetahui segalanya, maka mereka akan ketahui segalanya. Innal imam idha sha'an ya'lam alim. Kalau dia mau, Kapan dia mau ingin tahu semuanya, dia akan tahu semuanya. Wainal a'imma ya'lamuna mata yamutun. Maka para imam itu karena tahu segalanya mereka tahu kapan mereka mati. Walayamutuna illa biikhtiyarin minhum dan itu pun mereka enggak akan mati kecuali dengan pilihannya. Dengan kehendaknya. Nantinya misalnya sekarang, oh Jangan dululah, Bulan depan saja. Semaunya, Karena mereka tahu, Segala sesuatunya. Dan yang semacam ini bukan manusia. Tidak ada manusia, Yang tahu segala galanya. Itu hanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Para rasul pun tidak tahu segalanya. Mereka tahu yang gaib pun karena Allah yang mengabarkan dengan wahyunya. Alimul gaib Fala yudhiru ala gaibihi ahada. Allah mengetahui yang ghaib. Dan tidak Allah tampakkan itu kepada siapapun yang gaib. Illa man nirtadho min rasul. Kecuali yang Allah ridhoi dari rasulnya. Allah sampaikan melalui Jibril. Begini-begini. Sebatas itu. Karena itu kekuasaan Allah dan kesempurnaan yang hanya milik Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tetapi... Mereka meyakini bahwa para imam tahu segala-galanya. Kapan itu mereka inginkan, mereka akan ketahui. Bahkan akan kita lihat, Bagaimana mereka mendudukkan imamah keimaman ini di hadapan keutamaan lain yang Allah berikan kepada hambanya seperti kenabian, kerosulan, nah. Karena waktu terbatas kita ringkas beberapa darinya saja Karena terlalu banyak Keyakinan dan akidah mereka Yaitu yang kelima terkait Mut'ah Kawin mut'ah Nikah atau kawin Dengan waktu terbatas Yang disepakati Dengan mahar Yang diberikan Disepakati oleh keduanya Maka habis Masa Kawin mut'ah itu dengan habisnya Waktu yang telah tersebutkan ya Tergantung kesepakatannya Bisa itu Satu hari Bisa setengah hari, bisa satu jam, tergantung. Kedudukan muta ini begitu besar di dalam ajaran Syiah, sebagaimana disebutkan oleh Al Kashani dalam kitabnya. Menukil dari As-Sadiq. Al-Mut'ah Min Dini Wa Dini Abai Mut'ah itu agamaku. Dan agama Leluhurku. Ini bapak-bapaknya. Falladiyya'amalu biha Ya'amalu bidinina. Maka yang mau mengamalkan Mut'ah Berarti dia telah mengamalkan Agama kami waladziyyunkiru hayunkirudina dan yang mengingkari mutah berarti dia telah mengingkari ajaran agama kami bal innahu yadib bihadzal dinina bahkan berarti dia beragama lain sudah bukan agama kami kalau dia mengingkari mutah wa waladul mutah afdal min waladiz zaujati daima Anak lahir dari mut'ah Itu lebih afdal Menurut mereka dari anak lahir Dari istri Yang sah Dan Dengan nikah yang ma'ruf Di kalangan kaum muslimin Dengan walinya Dengan saksinya Dengan penghulunya Saya terima nikahnya pulang Nikah syari Ini punya anak Ini punya anak Karena hubungan layaknya suami istri tentunya. Dinukilkan oleh Kasyani, anak lahir dari mut'ah itu lebih afdal. Lebih mulia, lebih utama dari anak yang lahir dari hubungan sah suami istri. Lebih afdal anak yang lahir dari mut'ah ini. Kedudukannya. Wa mungkirul mut'ati kafirun murtad Dan yang mengingkari mut'ah Kafir murtad Dikafirkan oleh mereka Dimurtadkan Kalau orang mengingkari Mut'ah Demikian Kasyani sebutkan dalam Minhajul Qasidin Kitab mereka Kafir Orang yang tidak Atau menolak Atau mengingkari Mut'ah ah. Seperti mereka sebutkan Dengan batas tertentu Waktu Dan mahar Tertentu Selesai-selesai sudah Layaknya rental mobil Iya kamu ngerental mobil, pinjam ke perusahaan Apa namanya, rentar Saya mau pinjam Oh sehari 500 ribu, ya kaya 24 jam Berarti besok jam 7 Harus dikembalikan, selesai Kamu bayar uang Mobil kamu kembalikan Begitulah mutah. Oh disepakati misalnya sehari Atau setengah hari sudah dibawa entah kemana Selesai, ya eh, dikembalikan ke keluarganya Olah Selesai nikahnya Mungkin sehari itu lebih dari Dua, mungkin lebih dari tiga kali Si Wanita ini menjalani Nikah mut'ah, datang Antrian berikutnya Untuk menikahi mut'ah dia Boleh-boleh saja Bahkan Ketika Ditanyakan Kepada imam-imam mereka Itu tidak ada batasannya Kalaupun Beberapa kali Dilakukan Dalam Riwayat Zurorah dari Abu Abdullah Ini di Sebutkan oleh Furuk Kafi dan juga Dahdib, kitab mereka eee, ketika ditanya tentang mut'ah, apakah itu empat seperti nikah layaknya muslim nikah, boleh sampai empat istri kata Abu Abdullah, terserah kamu mau nikah mut'ah seribu wanita pun boleh musewaan dan terang-terang dia katakan wanita itu cuman sewaan stikjar disewa saja mereka kamu kontrak Disebutkan pula oleh Abu Ja'far, la tu tolak walataris in nama hia Maka dalam mutah tidak ada namanya tolak, ada cerai dan tidak ada pula warisan. Kalau seandainya mati suaminya, mati ini, tidak ada hukum waris di antara keduanya. Karena itu sekedar sewaan. Wala iazubillah. Seperti yang dinukilkan disebutkan tadi oleh Al-Ghasani ini agamaku, agama leluhurku. Yang mengamalkannya berarti mengamalkan agama kami, Mengingkarinya berarti menginggar agama kami. Seperti ini agama? Begini nih agama? Agama mengajarkan seperti ini. Kalau kita Muslim, walhamdulillah dengan hidayah Allah membaca Quran, ya, yang kita dapati, masya Allah, dijaga dan dihormati wanita, diperintah untuk berjilbab, menutup auratnya, diperintah untuk menundukkan pandangannya agar terjaga dari fitnah jaga menjaga kehormatannya diperintah untuk tidak merekayasa suaranya dilembek-lembekkan sehingga akan menggoda kaum lelaki dilarang memakai perhiasan di kakinya kemudian ditampakkan itu di depan lelaki lain Rasulullah larang wanita pakai wewangian dan yang lain-lainnya banyak sekali untuk menjaga kehormatan dia Dihormati wanita bahkan keras Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengecam yang nikah tanpa wali dari wanita ini kan itu kehormatan baginya walinya yang tahu walinya tentu tidak ingin kalau itu bapaknya, putrinya jatuh di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Ditanya dulu siapa kamu, dari mana, apa pekerjaanmu dan seterusnya. Makanya Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, ayumma mar'atin nakahat bi batil. Wanita manapun yang nikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal. Dalam riwayat lain, fahiyah zaniyah. Maka dia penzina. Nikah tanpa walinya. Semua ini demi menjaga kehormatan dia sebagai wanita. Miskinah. Wanita itu makhluk lemah. Tidak bisa mengurusi dirinya sendiri. Harus ditopang, diatur oleh walinya. Bapaknya, kakaknya, pamannya. Terjaga. Terjaga. Begitu agama, yang suci, syariat, yang mulia. Nah seperti ini agama. Kapanpun, seribu pun silahkan. tidak ada batas. Lalu siapa yang ridho? Pertanyaannya, untuk ini dilakukan pada keluarganya. Jangankan orang yang punya iman Dalam hatinya Jangankan orang yang Punya kecemburuan Kepada putrinya Istrinya Orang kafir saja Kafir yang tidak beriman kepada Allah Tidak sholat Coba Ada yang rizal kira-kira Kalau -kira? kemudian Orang datang ke rumahnya Ya Allah ketok pintu kemudian saya sewa ini putrimu. Tiga jam, lima jam. Ini kesepakatannya lima juta, sepuluh juta. Berangkat ke hotel. Selesai dikembalikan. Ini putrimu. Terima kasih. Rela dia. Orang kafir ini. Gak ngerti iman, gak ngerti Islam. Kira-kira mau terima? Putrinya diperlakukan demikian? Padahal dia orang kafir akan marah besar, mungkin dibunuh pelakunya oleh si bapak. Ini agama, ini ber, berdasarkan mengatasnamakan agama melakukan semua ini. Maaf, Psk saja, ya, kalau digrebek sama pemerintah sama polisi malu dia. Kamu lihat. Sering mereka kalau ditangkap Ditutupi wajahnya Malu dilihat orang Karena pekerjaan dia yang hina-dina Dia sadar Dia tahu Cuman kebanyakan mereka mungkin karena himpitan ekonomi Karena ini karena Syahwat, syaitan Tapi dia malu Karena tahu ini gak baik Gak ada yang kemudian Dengan bangganya menampakkan wajahnya Gak ada malu pasti ditutupi wajahnya begini sambil digering ke mobil satpol PP atau apa. Malu dia. Fitrahnya aib pada kehormatannya. Ini atas nama agama. Agamaku, agama leluhurku yang mengamalkan berarti mengamalkan agama kami. Uh, lebih dari itu yang mengingkarinya Dihukumi kafir dan murtad. Seperti ini agama. Allah ajarkan seperti ini. Rabbul Alamin. Yang maha suci, yang maha mulia, yang maha agung. Yang sangat menjaga kehormatan seorang muslimah. Menjunjung tinggi Dijaga kehormatan wanita Seperti ini datang dari Allah Beginikah Rasulullah ajarkan kepada umatnya Kalau putrimu diperlakukan demikian Kira-kira apa yang kamu lakukan Putrimu sendiri Dari lahir kamu besarkan, kamu didik, kamu ini, kamu biayai sampai dia gadis perawan. Disewa mereka, na'udzubillah. Entah berapa jam dikembalikan. Mungkin beberapa kali diambil orang demikian. Tega seorang bapak atau seorang ibu melepas putrinya demikian. Lebih dari itu, orang yang melakukannya, kamu harus anggap, dan ini putrimu seandainya korbannya. Kamu harus anggap itu saudaramu. Kamu harus hormati. Kamu harus memuliakan dia. Toleransi dong. Hargai perbedaan. Setelah putrimu, entah segelnya kemana sudah. Nah, Kamu dipaksa Untuk menerima Bukan hanya menerima mereka Menghargai, memuliakan nah, Tidak boleh Menyatakan mereka itu salah, jelek, sesat Bukan boleh Itu madhab dalam Islam Harus dihargai, dihormati nah, Kalau putrimu jadi korban Dan ancaman itu kepada siapapun. Walaiyadzubillah. Namanya syubhad. Namanya fitnah. Mengancam siapapun. Keluarganya terancam, putrinya terancam, dirinya terancam. Masyarakat kita terancam. Bukan perkara main-main, bukan perkara kecil Urusan akhirat Urusan surga neraka Urusan kehormatan Ir Nasallahu al-afiyah wassalamah Yang seperti ini Dipaksa, dicekokkan kepada kaum muslimin Bahwa ini agama mereka atau paling tidaknya madhab kelima untuk dihormati, dihargai, diterima apa adanya. Dan masih belum tentang mereka ini. Kaum syiah. Sebelumnya mungkin perlu kita ketahui bahwa teror, teroris itu ada dua macam. Ada teror yang bentuknya teror fisik, teroris secara fisik, ya berbuat secara fisiknya, menyandera, membunuh, bom bunuh diri, meledakkan bom di sana di sini, teror, memberontak, dan yang semisalnya nas allahal a'fiyah. Semoga kita dilindungi semua dari kejahatan itu. Yang kedua, teror secara ideologi. Secara pemikiran. Dan ini akar. Sebab utama, tidak akan muncul Teror secara fisik kecuali pasti didahului oleh teror ideologi. Ideologinya terteror terlebih dahulu. Dirusak. Dengan keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Dengan mudah kemudian akan digiring untuk melakukan teror-teror secara fisik. Ketika pemikirannya... Sudah terteror Dan itu sangat kental Dalam ajaran syiah Teror ideologi Antara lain Yang disebutkan oleh Ibnu Babuyah Al-Kummi Dia katakan man jahada amirul mukminin Ali wa ba'dahu kaman jahada nubuwwata jami'il anbiya Yang mengingkari keimaman Ali dan para imam-imam yang setelahnya, imam-imam mereka itu sama seperti sama seperti orang yang mengingkari kenabian seluruh nabi apa hukumnya orang mengingkari kenabian kafir nggak mengimani nabi bahkan ini bukan hanya rasulullah saja semua nabi yang diutus oleh allah sama hukumnya orang yang mengingkari semua nabi ini dengan orang yang mengingkari imama keimaman imam-imam mereka dengan demikian telah didasari keyakinan mereka bahwa kufur orang yang mengingkari dan tidak beriman kepada imam-imam mereka Bahkan disebutkan oleh Ibn mutahhir al-Hulli Imam besar mereka Nubuah Kenabian Itu Lutfun khos Kenabian itu Kasih sayang Allah Perhatian Allah kepada umatnya Tapi secara khusus Sempit dikarenakan kata dia, mungkinnya suatu zaman vakum dari kenabian, enggak ada nabi. Tetapi imamah ini am, Perhatian atau kasih sayang Allah yang lebih luas, lebih umum. maka itu pun kata dia karena gak mungkin Ada zaman tidak ada imam di situ. Maka Yang mengingkari Lutfun am Itu lebih bahaya Lebih jelek Dari yang mengingkari Lutfun khos Yang mengingkari Lutfun am mengingkari imama. Lebih berbahaya dan lebih kufur. Lebih kafir orangnya dari yang mengingkari kenabian. Jadi orang yang mengingkari imam itu lebih kafir dari orang yang mengingkari kenabian. Jangan heran. Kalau setelah itu dengan gampang dan mudahnya orang syiah membantai ahlu sunnah. Karena sudah dia yakini ini orang mengingkari Imam Dan lebih jelek, lebih buruk dari yang Mengingkari Nabi sekalipun Lebih kafir ini dari yang Mengingkari Nabi Diteror Pemikirannya Dirusak Ideologinya Ini tentang Imama Dan Masih banyak tentunya Ungkapan-ungkapan mereka Antara lain yang dikatakan Oleh Yusuf Al-Bahrani Juga ulama mereka tidak ada beda antara yang kafir kepada Allah dengan yang kafir kepada imam. Tidak ada bedanya. Orang yang kufur kepada Allah dengan yang kufur kepada imam. Sehingga bagi mereka menghadapi orang yang tidak mengimami, tidak mengimani. Imam-imam mereka itu sama seperti orang tidak mengimani Allah. Tidak ada bedanya. Nyatanya nyata dikatakan oleh para imamnya demikian, para ulama-nya. Provokasi yang ditanamkan dalam akidah-akidah mereka. Maksud. Nah. Dan masih banyak yang lain. Yang kedua. Mereka pula menanamkan ideologi dan keyakinan bahwa ah berarti musuhnya Ahlul Baid. Musuhnya Ali. Musuhnya keturunan beliau Hasan Hosein dan yang imam-imam setelahnya. Diteror lagi. Lalu Sunnah tadi musuh kepada Ahlul Bayyib. Nah, padahal Ahlu Sunnah orang yang sangat mencintai semua para sahabat Rasul, termasuk di dalamnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu an dan anak beliau, cucu Rasul Sallam Hasan Hussein dimuliakan, dihormati layaknya para sahabat yang lain, dicintai. Tapi mereka menanamkan ideologi ini. Teror Kepada pengikut-pengikutnya Disebutkan itu Oleh Al-Bahrani bahwasanya Ahlu sunnah itu Nawasib Dijuluki oleh mereka Nawasib yaitu nasibah Orang-orang yang menancapkan permusuhan Kepada keluarga Ali, keluarga Rasulullah SAW Dengan kedustaan tentunya Mereka orang yang sangat musuh Sangat benci kepada Ali Perlu diketahui Di sisi lain mereka yang mencela dan memusuhi sangat menglaknat dan mengkafirkan banyak para sahabat termasuk Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan dalam kitab referensi mereka sendiri, apalagi yang di kalangan ahlu sunnah, bahwa dari keturunan Ali bin Abi Thalib banyak dari keturunan beliau. Nah, dari cucu-cucunya itu yang dinamakan dengan Abu Bakar dan Umar. Kalau wanita dinamakan Aisyah. Banyak sekali, bahkan dobel kadang. Seperti cucu-cucu Hasan, ada Umar awal, ada Umar Zani. Nah, Abu Bakar Nah, dan ini kalau perempuan mereka namakan Aisyah. Dan itu berulang, nanti punya anak lagi laki dinamakan Abu Bakar lagi, punya anak lagi dinamakan Umar, punya anak perempuan lagi cucu perempuan namakan Aisyah, sekian banyak dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Dari keturunan Hasan ataupun Husain radhiyallahu anhum. Mungkin orang yang benci seperti itu Kalau ya maaf, kalau anda benci sekali dengan PKI, komunis dan tokoh-tokohnya, apa iya anak anda anak kasih nama tokoh PKI itu? Kemudian anda punya cucu, cucu anda anak kasih nama dengan nama tokoh-tokoh PKI itu, yang laki maupun perempuan? Ataukah sebaliknya, karena kekaguman, karena kecintaan, karena memuliakan, maka diabadikan nama itu pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan begitulah kaum Muslimin, karena cintanya kepada Rasulullah SAW, anaknya diberi nama Muhammad. Cintanya kepada para sahabat, namanya dikasih nama, anaknya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan, Hussein, Aisyah, Hafsa, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, tentang teror ideologi ini pula, di dalam, Kitab referensi mereka Menyebutkan tentang halalnya Darah Ahlus Sunnah Halal Dan itu banyak disebutkan Di dalam kitab-kitab mereka Antara lain yang disebutkan Oleh Dawud Ibnu Farkod Di dalam ilal syara'i. Kitab mereka. Dari Abu Abdillah ditanya. Bagaimana hukumnya membunuh ahlu sunnah. Yang diistilahkan nawasib. Oh kalau mereka halaludam. Halal darahnya. Boleh kamu bunuh. Cuman. Kata dia kalau bisa. Jangan sampai ada apa namanya bukti atau alibi yang akan mengarah kepadamu nanti kamu sebagai pembunuhnya jangan ada barang bukti yang tertinggal maka kalau bisa kamu bunuh mereka itu dengan cara kamu jatuhi batu besar atau semisalnya dari atas tidak ada orang tahu, batu jatuh sendiri mungkin. Atau kamu tenggelamkan di dalam air, laut, atau apa. Tidak bisa berenang mati sendiri, padahal kamu yang menenggelamkan, kamu bunuh. Dan yang semacam itu, sehingga tidak ada saksi, tidak ada barang bukti. Darahnya halal untuk dibunuh. Demikian pula disebutkan oleh Ni'matullah Al-Jazairi dalam Anwar Nu'maniya. Bahawa darah mereka itu atau mereka ini al-sunnah boleh untuk dibunuh. Disebutkan juga olehnya, ambil harta mereka setelah kamu bunuh dan bayarkan kepada kami seperlimanya layaknya ghanimah harta rampasan perang jadi harta-hartanya pun halal hartanya ahlu sunnah untuk diambil dan didapati oleh mereka bahkan uh, disebutkan oleh al-Khumeini dan ma'ruf siapa Khumeini uh, yang benar dalam madhab kami bolehnya mereka itu dibunuh ahlu sunnah dan diambil hartanya Perhatikan Diambil hartanya Dengan cara apapun Dalam Tahrirul Wasilah Dengan cara apapun Dengan cara apapun Perhatikan Kamu mau mencuri hartanya Halal, boleh Kamu gak dosa Halal itu harta bagimu kamu mau mencopet ahlusunah halal gak apa-apa. Kamu mau ngerampok jambret halal. Untuknya cara apapun dia katakan. Kamu mau bunuh dulu kamu ambil hartanya boleh. Kamu mau dengan cara perdagangan kemudian kamu tipu dia kamu ini boleh halal. Cara apapun. Kuma ini tegaskan. Gak ada masalah gak dosa kamu. Halal hartanya kamu ambil. Ahlu sunnah itu. Ini kan teror ideologi. Masuk dalam hatinya. Masuk dalam keyakinannya. Maka dengan mudah dia untuk melakukan segala teror fisik. Wong ini orang halal darahnya. Yang dihadapannya ini halal hartanya kok. Gak dosa bagi dia untuk membunuhnya. Gak masalah bagi dia untuk ambil hartanya. Wong Dihalalkan semuanya. bahkan lebih dari itu disebutkan oleh mereka bahwasanya seperti disebutkan oleh Mirza Hasan al-Ha'iri dari tokoh mereka pula bahwa kenajisan itu ada dua belas dia sebutkan ini ini ini ini, ini. Salah satunya adalah orang-orang kafir, najis. Darahnya termasuk di dalamnya darah ahlus sunnah. Najis. Bukan hanya halal darahnya untuk dibunuh. Itu pun darah najis. Darahnya ahlus sunnah. Terus ditanamkan. Ideologi rusak ini. Begini agama? Preman aja gak punya buku panduan. Preman tentunya mungkin saudara-saudara kita di kepolisian atau di TNI tahu lah. Bagaimana ini kejahatan preman ini, geng motor atau preman pasar atau manalah begal-begal. Gak punya dia buku panduan. Buku pegangan. Yang diajarkan ke anak buahnya. kamu anak buah saya ya. Halal darahnya orang yang kamu bunuh. Halal hartanya. Ambil dengan cara apapun. Gak ada buku panduannya. Cuman mereka. Mengambil harta itu dengan cara haram. Ngerampas, ngerampok. Begal. Malak orang dan lain sebagainya. Para pedagang di pasar. Mereka pun enggak yakin kalau itu halal. Si preman ini. Coba ditanya. Halal bagi kamu harta ini? Dia tahu haram. Tapi hawa nafsu dan syaitan menggoda dia. Nah. Na'udzubillah, ini agama. Dalam kitab yang diajarkan, menyampaikan akidah, ideologi yang sangat mendasar, diajarkan kepada pengikutnya, seperti ini isinya. Dengan cara apapun ambil harta mereka, darah mereka najis, halal, bunuh, boleh. Tidak akan ada di dunia ini teror <tuh> secara fisik. Kecuali pasti didahului teror-teror secara ideologi. Mustahil kalau enggak ada teror ideologinya. Para teroris yang dulu atau beberapa waktu lalu melakukan aksi terornya bom di sana sini bahkan di beberapa instansi dan kantor kepolisian bahkan baro polisi mereka bunuh, mereka tembak. Kan ada ideologinya. Sudah didahulu ya ideologi. Didoktrin semikian rupa, pemerintahmu kafir. Pemerintahmu thagut. Harus kamu perangi, boleh kamu bunuh mereka halal darahnya gini gini gini gini. Sehingga dia beraksi, berani melakukan teror fisik. Kalau enggak enggak bisa dia bergerak, enggak enggak akan mungkin. Enggak bisa disetir dan diarahkan begitu. Tiba-tiba orang dipegang misalnya dari jalan raya, ayo kamu bom di sana, kamu bunuh orang ini, polisi ini. Ya dia bertanya, "Lah kenapa? Kok dibunuh?" Dia enggak paham. Dia akan mau. Makanya didahului oleh teror-teror ideologi. Makanya ini yang lebih berbahaya. Menjadi dasar. Menjadi biang keladi. Akar utama dari segala jenis teror. Kejahatan. Ini ideologinya dalam kitab-kitab yang tertulis oleh mereka dalam ceramah-ceramah mereka makanya mereka ancaman bukan hanya kepada kaum muslimin syiah ini ancaman bukan hanya kepada umat islam bukan hanya kepada islam bahkan kepada pemerintah Kepada yang berkuasa Berapa kali bersejarah Menghidupkan Pengkhianatan Pengkhianatan mereka kepada kaum muslimin Dan kepada pemerintahnya Antara lain yang Imam Ibn Kathir sebutkan Juga At-Tobari Ibn Kathir dalam Bidayah Nihaya Tabari dalam Tarikhul umam kisah runtuhnya Baghdad dari khilafah Abbasiyah yang terakhir Musta'ksim Billah ada seorang Syiah tokoh Ibnul Al Komi yang Khalifah karena kelaleannya tidak perhatian memberi kepercayaan memberi kepercayaan kepada orang ini dan ini pintar untuk bersilat lidah, untuk bergaya begini-begitu. Sampai dia diberi kepercayaan amanat yang sangat tinggi kementerian di masa itu. dah dia jabatan yang sangat tinggi tentunya. Sebagai... Orang dekat khalifah Mulai Dia beri masukan-masukan kepada khalifah Bahawa Di daerah sana itu rawan Perbatasan Gini-gini-gini butuh pasukan besar Khalifah Karena, oh, Dia bicara Ya khalifah percaya Butuh pasukan iya. Butuh besar pasukan Kirim pasukan banyak ke sana Sekian ribu Nanti berapa waktu lagi oh, Kalifa, Daerah sana juga Bahaya Itu teritorial kita Begini, begini, begini Butuh penambahan pasukan Banyak personil ribuan harus dikirim ke sana Khalifa percaya Kirim ribuan pasukan Terus demikian Sampai kota Baghdad Sedikit pasukannya Dan itu makar Sengaja Begitu kata Baghdad Rawan rentan demikian Karena pasukan sudah banyak dikeluarkan Jauh, jauh sekali jaraknya Perlu berhari-hari Apalagi di masa itu Tidak ada pesawat, tidak ada mobil Ontak, kuda Mongol dia main mata dengan Jangis Khan Mongol pasukan Tatar di Baghdad sudah kosong kamu masuk bawa tentaramu ke sini Walhasil sampai Allah takdirkan terjadi apa yang terjadi masuk pasukan Tatar ke Baghdad membantai kaum muslimin yang ada hingga Ibnu Katsir katakan Baghdad jadi lautan darah tidak terhitung berapa yang terbunuh sudah hmm. dihancurkan dan diluluhlantakkan oleh pasukan Mongol Tatar yang keji dan bengis yang selamat hanya beberapa orang itu pun dengan kondisi yang mengenaskan kata Ibnu Katsir karena mereka yang selamat ini maaf bersembunyi di sapi teng sapi teng tempat kotoran mau lari kemana dia nongol akan ditangkap dan dibunuh oleh pasukan Mongol di situ dia sembunyi dalam keadaan setelah beberapa hari bisa diperkirakan seperti apa Hancur, Baghdad habis. Belum lagi khazanah ilmiah. Milik kaum muslimin, maktabah yang begitu besar. Kustaka, ilmu, hancur. dibakar habis oleh mereka. Berapa banyak ilmu dan kitab kaum muslimin hilang. Tatar memang pelakunya Mongol. Tapi masuk dari mana? Siapa yang memberi mereka aba-aba? Siapa yang kerjasama? Syiah ibnu Al-Qami. Tidak bisa diberi amanat. Tidak bisa diberi kepercayaan. Bahkan bangsa dan negaranya akan dia korbankan. Dan itu terbukti dalam sejarah. Tidak peduli dia. Itu bangsanya, itu negaranya itu orang-orang sukunya ini dia enggak peduli khianat makanya ancaman besar bagi negara selain itu ancaman bagi Islam dan kaum muslimin terhadap agama mereka nah Berapa banyak? Berapa kali di Saudi ditangkap, ditemukan bersama Jama'ah Haji Iran bom. Sekian kali, bukan sekali, dua kali. Bahkan jenisnya C4 tentu ma'ruf bagi yang di TNI atau polisi, yang itu bahan peledak besar dan tidak ada individu yang bisa membuat itu hanya negara yang membuat, hanya militer yang berhak berwenang diselundupkan bersama Jamaah Haji, untuk apa? Tiba masuk ke Mekah ke Madinah Kenapa mereka yang di Madinah, Mekah Sedang bermaksiat kepada Allah Sedang melakukan Dosa Umat Islam sedang kumpul Di seluruh dunia di situ, Sedang ibadah Kepada Allah, sedang mendekatkan Diri, tawaf, sa'i Di Arofa Di ini Makar dan Kejahatan yang luar biasa Bom mereka bawa Dengan kekuatan yang dahsyat. Apa yang dimaukan? Halal darah al-sunnah. Orang Al muslimin halal darahnya bagi mereka. Najis bahkan. Hartanya pun halal dengan cara apapun didapati. Itu terbukti, bukan sekedar teori. Betul itu di Bukan hanya gagasan, tapi diamalkan, dilakukan oleh mereka. Qatalahumullah anna yu'fakun. Nas'alullahal afiyah wassalamah. Belum lagi kemaksiatan dan kesesatan-kesesatan yang lain. Rasulullah SAW sebutkan, Laisa minna man syakal juyu wa darabal khudud wa da'a di da'wal jahiliyya bukan dari kami, bukan dari umat kami, bukan dari ajaran kami, orang yang mengoyak-ngoyak pakaiannya ketika meratapi kematian atau kesedihannya karena ditinggal mati oleh orang yang dia cintai atau dia memukuli pipinya atau kepalanya dan menyeru dengan yel-yel teriakan-teriakan jahiliyah bukan dari kami mundarai ini yang mereka istilahkan peringatan Karbala dan ini Dilukai diri mereka Berdarah-darah Dengan bangganya Yang kepalanya dibacok Yang dipisau Tidak kenal itu laki Tua muda bahkan wanita Bahkan anak kecil Ya Allah yang gak ngerti dosa Miskin Anak bayi gak tahu apa-apa Dibawa ke Acara tersebut disilet, dipisau. Ini yang percucuran, darah, nangis anak ini. Bangga orang tuanya. masyaAllah, Ini bela sungkawa. Eh, Begini agama? Seperti ini agama Allah SWT? Lu kalau kamu bela sungkawa kepada Husain bukan pisau, bukan kepalamu yang kamu baca ibunuh sekalian dirimu Husain mati kok. Hus bunuh bukan luka-luka saja. Radhiyallahu taala anhu, terbunuh Husain. aku enggak sekalian bunuh diri aja? Oke balas hukuman yang sangat kepada Husain. Crep. Tolehannya dipotong suet. Sekalian. Tanggung cuman kepalanya dipacok-pacok gini, pakai pisau atau ini. Naudzubillah. Oleh sebab itu hendaknya kita sebagai Muslim membentengi diri dengan akidah yang benar. Dengan iman yang benar Dengan ilmu Dari Quran Dari sunnah, dari para sahabat Jaga dan bentengi Anak-anak kita, istri kita nah, Dari ancaman mereka ini Subhat dan kesesatan Yang luar biasa Ancaman itu terus Bahkan sebagian mereka terang-terangan sudah berani berbicara. Dan di-upload di, di sana-sini. Seorang istri pun boleh mut'ah. Mereka sebutkan. Bahkan tidak perlu minta izin atau bahkan tidak perlu memberitahu suaminya. Dan akan lebih afdol, lebih tinggi pahala dan derajatnya Kalau dia tanpa memberitahu suaminya Tanpa meminta izin padanya Sudah tersuarakan Ancaman Terhadap keselamatan generasi kita Anak-anak kita Istri dan keluarga kita Masyarakat kita bahkan bangsa dan negara ini kalau itu teror fisik itu biar wewenang dan urusannya bapak-bapak di kepolisian atau di TNI nah tugas kita membentengi dan menyelamatkan diri keluarga dan masyarakat kita dengan ilmu dari ideologi-ideologi rusak mereka. Bentengi dengan akidah yang benar. Cintakan Allah dan Rasul kepada mereka. Cintakan para sahabat kepada mereka. Cintakan Ummahatul Muminin. Istri-istri Rasul kepada mereka. Cintakan Quran. Cintakan Sunnah. Para sahabat. Terus harus di... Bekali umat ini dengan Akidat dan ilmu yang benar Agar terjaga Dari segala makar Dan tipu daya mereka yang terus siang malam tiada henti Mempropagandakan Barang dagangannya Na'udzubillah Minal fitan kita berhitung diri kepada Allah Dan semoga Allah selalu menjaga dan menyelamatkan kita Keluarga Dan segenap kaum muslimin Dari kejahatan mereka Yang selalu saja mengincar Dan mengintai kaum muslimin nah, Mudah-mudahan apa yang kita dengar bermanfaat Bagi kita semua Menjadi hujah bagi kita Tidak menjadi hujah atas kita Amin ya Rabbil Alamin Bagaimana membantah syubhat bahawa mut'ah dibolehkan di zaman Rasulullah SAW Sudah dimansuh Rasulullah SAW Katakan di sahih Muslim Alainah ha haramun ilayumil qiyamah Haram itu sampai yawmul qiyamah. Dan prinsip dasar yang kita diajari dalam muamalah sebagai disebutkan kepada orang yang mau berzina. Kamu rido orang lakukan itu kepada ibumu, putrimu. Dia bilang enggak. Sama orang pun enggak rito. Karena yang kamu zinai. Pastilah putri seseorang. Atau ibu seseorang. Mereka pun enggak rela. Maka kembalikan pada dirimu sendiri. Kamu mau putrimu diginikan. Atau ibumu diperlakukan demikian. Sama orang pun enggak akan mau. Yang masih memiliki Kecemburuan. Dan kecintaan serta fitrah yang suci Mengapa si Ah masih bebas berada di Indonesia, bahkan menampakkan dakwanya, sedangkan MUI sudah menetapkan kesehatan si Ah. Wallahu'ala apa sebabnya, yang jelas. Seperti kita sebutkan tadi, untuk kita punya batasan, kita punya pegangan yang mulia, bukan wewenang kita untuk secara paksa dan anarkis menghentikan mereka nggak boleh diusir ini demonstrasi itu pula bukan cara yang syar'i bukan cara yang benar karena itu wewenang bulatul umur wewenangnya pemerintah untuk menangkap untuk melarang untuk menghentikan itu wewenangnya penguasa dalam hal ini mungkin Polisi atau yang semisalnya nah. Bukan wewenang kita Dan tidak boleh Kita bertindak seperti itu Musir ini Dengan kekerasan Bukan demikian syariat ajarkan kepada kita Kembalikan urusan itu kepada Ahlinya masing-masing tetapi sebatas yang kita bisa mampu adalah nasehat kepada umat kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin diingatkan dari bahaya dan kesesatan mereka dengan dakwah, dengan ceramah atau tulisan dan yang semisalnya. untuk membentengi ideologi syiah, bisa kita lakukan dengan menuntut ilmu dan mempelajari kesesatan mereka. Bagaimana dengan teror fisik menghadapi mereka? Apakah kita melawan atau membela diri jika kita mendapatkan kejahatan fisik dari mereka? Ya, tidak. Nah, kalau memang tentunya dasar yang utama kita yakini bahwa Yang berwenang dalam hal itu Pemerintah Aparat nah, Kita kembalikan urusan itu ke mereka dan Artinya kita meminta untuk Mereka lindungi Karena itu memang kewajiban mereka dan tugas mereka Mengayomi dan melindungi warga dan rakyatnya tapi sebatas seandainya, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Seandainya itu terjadi tiba-tiba, nah mereka menyerang. Kita membela diri. Sebatas membela diri, karena didolimi, kita bertahan, mempertahankan nyawa, darah, atau harta kita. Tapi pada dasarnya seperti tadi, yang berkewajiban untuk melindungi kita, Apalagi secara fisik demikian, ya, aparat negara. Bagaimana mengetahui bahwa seorang itu syiah, sementara mereka menggunakan takiyah. Takiyah memang salah satu dari ajaran mereka dengan berdusta, menampakkan kepada orang berbeda dengan yang mereka yakini, dan itu ma'ruf dari mereka, kedustaan sebagai dasar agamanya. Tetapi untuk mengetahui kesusatan, walhamdulillah banyak. Tidak hanya itu yang para ulama salaf ajarkan kepada kita. Salah satunya dari ulfa, dari pergaulan, dari kedekatan bersama siapa dia dekatnya, bersama siapa orang-orang yang dia bergaul dengannya, orang-orang yang dia puji-puji, tokoh-tokoh yang dia banggakan, tercium dan ter diketahui dari situ. ISIS teroris karena penampilan mereka juga. Apakah ISIS teroris? Karena penampilan mereka juga apa ini menampakkan sunnah, tidak isbal, berjenggot, wanitanya bercadar bagi kami, bagaimana membedakannya? Ini Bapak Kapolri pun telah berbicara, masya Allah, Zuhud bahwa itu semua tidak identik bahwa jenggot berarti teroris. Atau hanya karena celananya cingkrang tidak menutupi mata kakinya berarti teroris. Atau wanita bercadar berarti teroris, tidak ada hubungannya. Teroris adalah keyakinan tadi atas dasar ideologi yang lekat pada pikiran orangnya. Mengkafirkan pemerintah, melawan dan menentang mereka, Kebencian yang sangat terutama kepada penegak hukum, pol, pol, polisi atau TNI. Nah, dan dilakukan benar-benar oleh -benar mereka teror ini. Penembakan, pembunuhan, pemberontakan, dan yang semisalnya. Sembunyi di sana-sini lari, tengah hutan, dan yang lain-lain. Nah, seperti itu. Artinya dengan sekedar atribut-atribut yang tampak Tidak bisa dan tidak boleh Tidak adil kita menghukumi Karena yang melakukan itu melakukan sunnah rasulnya Terlepas itu ISIS atau bukan Bagi kita umat Islam Misalnya itu jenggot dipelihara oleh seorang muslim karena dia mengamalkan perintah rasulnya dia ingin meniru dan bertola dan kepada rasulnya taat Rasulullah katakan dalam banyak hadisnya a'ful liha utruq liha duf liha biarkan lebatkan tumbuhkan jenggotmu Rasul yang perintah dan Rasulullah sendiri berjenggot sallallahu alaihi wasallam nah. Makanya para ulama sebutkan jenggot ini sunah nabi Yang jarang didapati pada sunah-sunah yang lain Karena ada dalam tiga bentuk sunnah sekaligus Kita tahu sunnah itu ada kauliyah, perkataan bentuknya, sabda nabi Fi'liyah, perbuatan nabi Dan takririyah, dilakukan sahabat, dilihat rasul, diketahui dan beliau benarkan Beliau takrir Ketiga-tiganya ada dalam jenggot Rasul mengucapkan perintah. Tumbuhkan jenggotmu, lebatkan. Rasulullah sendiri melakukan amalan beliau. Dan para sahabat demikian lebatkan, menumbuhkan jenggotnya, memelihara, dan diketahui oleh Rasul, dan dibenarkan oleh Rasulullah S.A.W. Dan itu jarang ada sunnah seperti itu. Nah, makanya itu Pengamalan terhadap sunnah bukan berarti teroris orangnya Hanya karena mengamalkan sunnah nabinya Tidak adil dan dolim kita menghukumi demikian Kalau kita mendapati acara peringatan Hari Besar Syiah di daerah kita, bolehkah membubarkannya dengan masa? Tidak boleh. Seperti tadi, bukan wewenang kita. Kita punya aturan. Sebelum pemerintah punya aturan. Kita berbicara bukan karena konteks semata-mata kita hidup di negara, ada hukum yang berlaku. Bukan, tapi lebih dari itu kita. Ini muslim. Punya ajaran syariat yang mulia. Ada Quran, ada sunnah mendidik kita. Dan yang semacam ini tidak dibenarkan di dalam Quran dan sunnah. Tidak boleh. Bagaimana? Ya laporkan. Kepada yang berwenang kepada kepolisian atau TNI atau Bapak lurah atau Bapak Camat atau bapak bupati wali kota jika memungkinkan, nah, seperti yang kita ketahui saat beberapa waktu lalu bapak bapak wali kota bogor beserta staf-stafnya dan mui yang di sana melarang ras diadakannya acara mereka ini. Alhamdulillah, polisi tinggal menjalankan perintah itu. Demikian yang hendaknya kita jalani. Apakah istri Nabi yang dicerai ataupun yang tidak dicerai termasuk Ahlul Bait? Wallah alam saya tidak tahu istri Nabi siapa yang dicerai. Rasul hampir mencerai Saudah bintu ah, anha, Tapi tidak jadi karena Saudah memberikan harinya kepada Aisyah. Karena beliau tahu Aisyah sangat dicintai Rasulullah SAW. Maka hari giliran Saudah diberikan kepada Aisyah beliau memilih itu asal tetap menjadi istri Rasul di dunia karena dengan itu beliau akan menjadi istri Rasul pula di akhirat kelak dan itu dari ketakwaan dan keimanan beliau saudara Al-Muhim, kalau tentang Ahlul Bait ya sangat sangat Ahlul Bait bahkan kalimat Ahlul Bait yang pertama masuk yang pertama difahami Dari ahlul bait adalah istri Para istri Orang pertama yang masuk dalam kalimat Ahlul bait Makanya kalau dikatakan dalam bahasa Arab Ahlul baiti, Saya bersama ahlul bait Saya bersama ahlul bait Orang faham yang dimaksud bersama istrinya Anak-anaknya Kemudian yang lainnya Makanya tadi kita sebutkan mereka dusta kaum syiah mengaku cinta dan mengeluhkan ahlul al-bait karena mereka sangat musuh dan membenci istri-istri Rasul S.A.W. terutama Aisyah dan Habsah. Padahal itu ahlul al-bait Rasul S.A.W. istrinya di dunia dan akhirat <tuh> yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga Aisyah digelari mubarro'ah min faukisam isamawad yang disucikan oleh Allah dibela dari atas langit ke tujuh sana. Ketika munafikin berupaya mencoreng kehormatan beliau. Turun ayat membela Aisyah di surat at taubah Begitu ayat turun, nangis Aisyah. Karena tawadhu'nya. Radhiyallahu anha. Aisyah katakan, "Wa sya'nu fi nafsi ahwa nu 'alayya min an yunazilallah Allah ayatan tutla." Urusanku ini, ini diuji beliau. Itu lebih ringan bagiku. Ketimbang Allah harus turunkan ayat yang dibaca. Sampai akhir zaman kelak di Qur'an. Nah ini beliau tidak katakan maknanya. Apalah diriku ini siapa diriku. Harus Allah yang membela aku. Ayat bahkan diturunkan dalam Qur'an dibaca. Sepanjang masa. Menangis beliau. Allah anha, ketika Allah bela kehormatannya. Wadiyallahu ta'ala anha. Begitu Rasulullah SAW ditanya Man ahabun Siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Kala Aisyah Aisyah kata Rasulullah Kalu minar Rijal Kata mereka yang tanya para Sahabat. Maksud kami dari kaum lelaki Yang paling kamu cintai Kala Abuha Ayahnya Abu Bakar Masjidik Rasulullah SAW Kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang tersampaikan berguna bagi kita semua. Wallahu taala tala'alamu salallahu ala nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.